Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu lil mutaqin Wa la'udwana illa ala zalimin Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu Bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'du Halaman 285 Nomor 49 Dari 300 dosa Yang sering diremehkan oleh kaum wanita Yaitu Hal-hal yang bermanfaat Bagi mayat setelah kematiannya Ini semuanya tidak benar Yang berikut ini semuanya tidak benar Kan kece orang kalau buat modeqah berguna untuk mayat modeqah. Kalau kita lakukan ini bermanfaat untuk mayat begini, ha? Maka keyakinan-keyakinan itu kebanyakan adalah khurafat dan takhayul yang diterima turun-temurun. Apa yang pertama? Contoh yang pertama membacakan Al-Fatihah. Misalnya mereka mengatakan Al-Fatihah untuk arwah si fulan. Al-Fatihah untuk arwah si fulan, ya? Atau pergi ke makamnya dan membacakan Al-Fatihah. Taib. Walaupun begitu ini sebenarnya masih dalam bab khilafiyah Karena Imam Syafi'i membenarkan bahwa bisa mentransfer pahala amal soleh kita kepada yang sudah meninggal dunia Jadi karena ini adalah masalah khilafiyah tidak perlu kita ributkan Namun di kitab ini disebutkan demikian Berarti dia memegang kepada madhab yang mengatakan tidak sampai Dalam hal ini kalau saya Menyampaikan insyaallah ta'ala ke amal soleh yang kita lakukan Ketaatan yang kita buat sampai kepada orang yang meninggal dunia Begitu. Kemudian B, bacaan Al-Quran di makam Terutama bacaan surat yasin Nah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan Rasulullah memerintahkan kita agar membaca Al-Quran itu tidak di kuburan Kita bacanya di rumah La taja'alu buyu takum al-makabir Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan Dalam artian apa? Di rumah, di kuburan tidak baca Qur'an Jangan sampai di rumah tidak baca Qur'an Begitu maksudnya Ibu mudah memahami hadis ini dengan analogi yang indah ya La taja'alu buyu takum al-makabir Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan Di kuburan kita tidak boleh baca Qur'an di kuburan kita tidak boleh sholat, maka jangan sampai tidak sholat di di rumah, sholat sunat Jangan sampai tidak baca Qur'an di di rumah, kayak kuburan jadinya Nah kemudian luar biasa nih perumpamaan Bu, seburuk-buruk tempat di bungka bumi ada dua kata Nabi, apa? Pasar dan kuburan, kenapa menjadi seburuk tempat kuburan? Iya, markas setan itu adalah kuburan Artinya kalau sempat rumah sepi daripada Baca Quran Rumah sepi daripada sholat di dalamnya Maka rumah akan menjadi markas Setan, gitu loh bu Rumah itu akan angker bu Akan mengeram, menyeramkan Taip. Kemudian B um, C Sholat atas nama mayat Atau puasa wajib Atas nama mayat Mengkodokkan puasa mayat Mengkodokkan Sholat mayat, ya. Nah, imbauan Allah yang akan memuliakan dengan adanya perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini, ya. Tapi yang ada riwayat dan hadis adalah menghajikan, membadalkan haji mayat. Itu memang ada hadisnya. Dengan ini sebagian ulama alifikih mengkiaskan bahwa amalan-amalan wajib yang lain yang ditinggalkan oleh si mayat ketika dia hidup. Boleh dikodok atau dibadalkan digantikan oleh yang masih, uh, ya masih hidup. Jadi yang si, ya, almarhum yang sudah meninggal dunia, bawanya punya utang kan kita wajib bayarkan utang. Begitu juga ibadah utang pada Allah. Karena utang pada manusia kita bayarkan, maka utang pada Allah juga kita bayarkan. Seperti haji contohnya, dia sudah bernazar haji, ternyata dia meninggal. Maka ahli warisnya lah yang membadalkan. Yang lain dalam hal ini urusan-urusan ibadah masuk. Jadi dalam hal ini, ini masalah bab khilafiyah Dalam bab khilafiyah ini kita enggak usah besi tengkang enggak usah besi tagang, kita longgarkan saja masalahnya Baik ya, terus D, C, E Meletakkan pelepah kurma, pohon kaktus dan karangan bunga di atas makam Dalam kitab ini dikatakan termasuk keyakinan yang bisa meringankan azab nah, Nabi memang ada meletakkan pelepah kurma D belum? Oh ya, membuat tenda duka cita pada hari kelima ke empat ke puluh hari dan setahun setelah kematian di kuburan buatkan tenda itu di kuburan untuk apa sih? Oh agar mayat merasa teduh dari panasnya matahari. Ayuh nama suaka sujongku indah ada. Nyalah di bawah, jadi kedinginan ke kalau, kalau yang merasa. Jadi jelas ya, di bawah diapit oleh tanah dinginlah tu. Okey, yang E meletakkan pelepah kurma. Nabi saw menyebutkan, ada tisu mah. Nabi saw menyebutkan ketika ada yang diazabkan, ada yang diazab. Nabi mengambil pelepah kurma dan diletakkan di atas kuburan orang itu. Lalu apa kata Nabi saw? Selama pelepah kurma ini belum rusak, belum mengering, ini akan mengurangi. Penderitaan azab bagi yang sedang diazab dalam kubur. Kemudian, tapi kalau di Indonesia ini bu, yang lain-lain juga bisa diletakkan di atas kuburan dalam rangka menolong orang yang di kuburan itu agar sedikit teringankan masalahnya. Tapi itu tidak benar bu ya. Yang benar adalah kalau ibu doakan dia, kalau ibu beramal soleh, ibu hadiahkan dia, ya itu yang benar. Tapi sesuatu benda diletakkan di atas kuburan bisa meringankan orang yang di bawah kuburan, hafale isabi sohi, ini tidak benar. Kecuali uh, yang dikiaskan kepada pelepah kurma Ya kalau pelepah-pelepah kurma Nabi SAW yang melakukannya Namun sebagian para ulama mengatakan Ini hanya kekhususan Nabi SAW Tidak berlaku untuk umatnya Ya tidak berlaku untuk umatnya Ya Kalau begitu ancak tanam Coba tangguh kurma di kuburan lena ya, nah, Salamu tagak juga baru tangguh tuh, eh, hilang kena Hilangkan nazab kurangnya Buah bisa dimakan F Bacaan Al-Quran Kemudian menghibahkan pahalanya kepada mayat Ini semua tidak bermanfaat bagi mayat Dan tidak sampai kepadanya Lantaran tidak ada dalil yang menjadi landasannya Dalam hal ini sekali lagi saya katakan Ini masalah khila, khilafiyah Dan tidak usah kita uh, bersitegang dalam masalah ini Penulis kitab ini lebih setuju kepada pendapat yang tidak sampai Sementara saya memegang pendapat kepada yang sampai. Nah dalam hal ini, maaf maafkan kami muliakan, tidak usah kita perkarakan. Perkara-perkara ini eh, yang telah kita ketahui bersifat gaib yang tidak dapat ditelisik melalui ijtihad akal yang bermanfaat bagi mayat setelah kematiannya. Hanyalah sebagaimana yang terungkap berdasarkan dalil-dalilnya, yaitu doa kaum muslimin yang saleh. Nah ini, ini baru yang bermanfaat. Sedekah jariah seperti membuat perairan, membuat aliran sungai dan membangun masjid niatkan untuk si fulan, kan. Ini ada hadisnya lah. Yang dimasukkan berikutnya ada ada ada hadisnya. Kemudian melunasi hutang mayat. Kemudian kematian karena jihad di jalan Allah mati syahid. Ya. Ini akan bisa, pokoknya saya punya anak. Saya meninggal dunia. Anak saya syahid. Kemudian anak saya syahid. Anak ini bisa nolong saya enggak? Iya bisa, ya. Terus ilmu bermanfaat yang disebarkannya dan disiarkannya terutama ilmu syariat. Jadi ketika saya meninggal ilmu saya yang menyebar di mana-mana. Ini akan tetap bermanfaat untuk saya setelah saya di liang lahat. Ya. Kemudian memerdekakan budak. Selagi budak itu beramal soleh saya sudah meninggal nih. Saya punya budak. Lalu budak itu beramal soleh Dia bekerja, lalu dia punya dia dia kaya. Dia pergi umrah, dia pergi haji, pahalanya banyak loh dapat sama saya, Bu. Ini budak yang saya merdekakan. Saya Maulana, ya. saya mau wali daripada budak yang saya merdekakan itu. Terus g haji atau umroh, sedekah, anak yang soleh menggantikan puasa Nazar si mayat. Nah ini semuanya sampai karena ada hadisnya. Yang lain-lain diklafiahkan, gitu ya. Ada pertanyaan, ya? Kurban. Kalau kurban Menurut mazhab Imam Abu Hanifah uh, Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Jika diniatkan untuk yang sudah meninggal dunia Sampai Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal Dan tiga imam mazhab lainnya diam Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu diam Dalam artian diam apa? Tidak dikomentari Maka dikatakanlah ini menjadi ijimak sukuti Ketika dikomentari baru tidak ijimak Tapi ketika tidak dikomentari dia menjadi ijimak Namanya ijma' sukuti, ijma' diam Ya, jadi kurban itu sampai menurut Imam Ahmad bin Hambal Imamnya para ahli hadis Walaupun dia tidak berwasiat Syaratnya yang bersangkutan adalah seorang lelaki atau wanita yang soleh, soleh Semasa hidupnya mereka fakir Dan mereka berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita berupa Gitu Ya pasti pasti Nggak bisa Kalau belum haji Maka dia harus melaksanakan Untuk dirinya dulu ya. Kemarin saya kan tidak komentar itu kan Berarti ini sesuatu yang harus kita cek ulang kembali hmm. Karena dalam ilmu saya selama ini ya begitu ya. Terus 50 keyakinan berdoa tidak ada gunanya. Cuma siapa doanya? Kan dua masa muda itu kan? Hah? Cuma siapa doanya? Udah mudanya kalau doa kan, Cuma siapa doanya? Ini itu lah tutup-tutup mati ya, yang yang berdoa tidak berguna itu, yang memang Allah SWT mengharamkan kita mendoakannya. Siapa orang yang Allah Allah haramkan kita mendoakannya? Orang munafik yang sudah mati. Orang kafir yang sudah mati. Orang musyrik yang sudah mati. Lailah matinya. Ah, baru percuma mendoakannya. Tapi selama dia masih hidup, masih ada manfaat enggak doa? Selagi dia masih hidup. Kita itu tidak tahu, kapan dia berhak dapat hidayah. Dan dari lisan siapa, hidayah itu Allah turunkan. Berkat doa siapa, kita itu tidak tahu. Taib. Alah percuma saya doa doanya Segala sesuatu itu sudah ada jalur takdirnya. Ya, saya nanti akan menikah dengan siapa sudah ada jalur takdirnya. Enggak salah pakai doa-doa. Saya nanti meninggal di mana umur berapa kan sudah ada takdirnya. Enggak salah pakai doa-doa. Ini jelas menyelisihi perkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallam? Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu doa adalah senjata kita. Ibu mendengar enggak berita sekarang? Ibu mendengar enggak berita sekarang? Berita tentang gempa besar yang akan terjadi 2017 di benua Amerika. Ibu belum dengar berita? Kemudian beberapa bulan setelah itu disusul gempa sebesar itu juga di uh, Cina. Kemudian langsung menyusul di Jepang. Gempa ini menimbulkan tsunami yang sangat besar. Gelombang tsunami ini sampai ke Asia Tenggara. Kekuatan gempa itu di atas 10 sampai 16 kaloriter. Ya, dan itu akan menyebabkan terbelahnya benua Amerika menjadi dua dua benua nanti. Kekuatan gempa tersebut yang mengeluarkan pernyataan ini adalah dari Esler uh, Foundation yang berpusat di Belanda dan Belgia. Ya, sementara Mehran, Dokter Mehran Esler sendiri, beliau adalah seorang uh, guru besar di uh, apa? Apa Univers uh, Universitas London ya Di Universitas London Bila mengeluarkan pernyataan ini Bila mengatakan saya Tidak berharap ini semua terjadi Tetapi inilah fakta ilmiah yang harus saya ungkapkan Berat bagi saya menyampaikan ini Tetapi ini harus saya sampaikan Nah kalau ibu mau tahu Pasca itu Gempa-gempa besar menyusur seluruh dunia pada tahun itu Berarti pada tahun 2017 Sejak mulainya Gempa besar yang ada di Amerika sejak itu gempa terus Berarti tahun 2014 eh, berapa tiba-tiba itu? 1439 ya 1439 Saya yakin bu, 1439 itulah Al-Mahdi keluar Karena kata Rasulullah Al-Mahdi akan keluar pada tahun-tahun gempa Masih ingat? Al-Mahdi akan keluar pada tahun, -tahun di mana di tahun itu banyak gempa-gempa besar Pada tahun itu Nah Allah alam. Sekali lagi itu keyakinan pribadi yang dalam hal ini analisa saya selama ini e, apa berangkat kepada urutan-urutan kejadian-kejadian dicitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berserakan. Dan ini tugas saya selama ini merapikan hadis-hadis itu, ya. Akhirnya urut urutan ini Allah alam mendekati. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan e, nasib baik kalau kita tinggal di daerah macam payo ini, Bu Kenapa? Payo Termasuk daerah ketinggian dari lautnya cukup tinggi, ya Kita berapa? 570an lebih, ya Ketinggian kita dari laut Alhamdulillah, ketinggian maksudnya Lumayan, Bu Karena tsunami itu nanti akan banyak menjadikan Kota-kota di muka bumi ini banyak yang Yang terkena gempa besar-besar itu, Bu Maka, California, ya Uh, semacam new york chicago ya kalau china jepang wih mengerikan sekali itu nanti Bu sampai tsunami itu ke seluruh pesisir Indonesia itu kan sampai nah habis itu gempa-gempa besar menyusul di mana-mana Bu musibah besar yang akan terjadi ke depan itu sejak 2017 loh Bu dan 2018 2018 ada dua peristiwa besar yang akan terjadi di bumi ini Menurut para pengamat dan pakar Yang pertama, peristiwa besar yang pertama 2018 Adalah keruntuhan uh, krisis ekonomi uh, moneter ya, Moneter ekonomi dunia ya. Krisis keuangan seluruh dunia Moneter dunia akan terjadi pada 2018 Dan ini akan menyebabkan chaos di seluruh permukaan bumi ini banyak terjadi keributan, perampokan dan juga kejahatan, kehancuran ekonomi. Pada saat itu negara-negara yang akan selamat adalah negara-negara yang punya stok emas. Pantas kalau sekarang China gila-gilaan lagi mengumpulkan emas. China beli emas, borong emas di mana-mana. China sekarang mereka tahu satu-satunya penyelamat ekonomi masa depan adalah emas. Dolar terjun payung, bahkan tidak berharga. Euro juga sudah sudah akan ditinggalkan. Mampang-mampang kertas di muka bumi juga sudah akan dicampakkan. Maka pada tahun 2018 akan terjadi krisis moneter yang sangat mengerikan sepanjang sejarah peradaban manusia. 2018. Ini sudah pake pakar ekonomi dunia yang bicara, Bu. Oleh karena itu yang punya uang sekarang, dia soal-soal membeli dinar. Hah? Dinar hantam kah, gerai dinar kah, atau apa ya. Beli dinar dalam bentuk emas. Atau emas-emas batangan. Ada piti lima juta beli mas batangan Ada piti sepuluh juta beli mas batangan simpan diam-diam jangan umumkan ya ya kalau ibu mau lebih aman menyimpannya simpankan ke Allah cepat sekarang Islam sedang memerlukan perjuangan perdana sedangkan jihad di, di Palestina di Syria selalu merlukan dan Indonesia ke depan jihadnya semakin dahsyat kalau ibu mau dan ibu percaya ya Ibu juga bisa mempersenjatai para pemuda-pemuda kita di masa-masa yang akan datang. Indonesia dengan TNI, insya Allah kita, rakyat muslim Indonesia dengan TNI, akan saling beriringan, berdamping-dampingan nanti menyelamatkan NKRI, Bu. Saya nggak tahu Polri posisinya di mana saat itu. Semoga saja yang muslim dan yang beriman di antara Polri bergabung dengan rakyat bersatu. Indonesia dalam ancaman yang sangat dahsyat sekarang. Komunis Cina sudah dipastikan akan menyerang Indonesia. 2017, komunis akan mengumumkan langsung partainya secara formal di permukaan. Kemudian 2018 akan terjadi pertumpahan darah. Ini peristiwa besar yang kedua. 2018. Pertumpahan darah dalam bentuk revolusi komunis. Dan itu komunis Cina. bu. Oleh karena itu, hamba-hamba yang -hamba kami muliakan, mendengarkan ini semua, persiapkanlah segala-galanya. Segala Sudahlah bencana-bencana alam besar terjadi pada 2017, kemudian 2018-nya kaos. Kayaknya dalam bentuk krisis moneter ya, Krisis keuangan dunia Kemudian berbentuk peperangan demi peperangan Terjadi di berbagai penjuru dunia 2018 2019 semoga saja ini tidak terjadi Diperkirakan ada hantaman meteor Raksasa menghantam bumi Ya, Setelah itu baru terjadi kegersangan Bukankah BMKG dunia Mengumumkan 2019 akan terjadi Kemarau yang super ekstrim Di seluruh dunia 3 tahun berturut-turut 3 tahun berturut-turut Yaitu tahun 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Tiga tahun berturut-turut Manusia akan mengalami kelangkaan pakan Orang akan banyak kelaparan di seluruh dunia 2019-2022 sampai Tiga tahun berturut-turut Apakah itu Dajjal akan keluar? Allah alam. Saya tidak berani memastikan Hanya saja bukankah ciri Dajjal akan keluar Kata Rasulullah ada tiga tahun Berturut-turut yang berat Nah BMKG dunia sudah mengumumkan Sekarang kita persiapannya yang paling benar itu adalah persiapan mental, iman, dan amal soleh. Ya, saya sudah sampaikan. Tajadi atau indah, Allahuaklam. Saya berharap tidak itu tidak usah terjadi. Seperti ungkapan Dr. Mehran Esler ini, saya berharap itu tidak terjadi. Tetapi inilah fakta ilmiah yang harus saya sampaikan. Dan ini saya sarankan bu di seluruh provinsi. Ini saya sarankan di seluruh provinsi, agar... Kaum muslimin mulai membuat komunitas beriman di mana nanti mereka berkumpul di hari-hari huruhara. Ibu kan tahu, di hari huruhara kata Rasulullah dalam sahih Imam Bukhari di kitab Al Adabul Mufrad, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membantai tetangga tersebut karena menyangka pada tetangga itu ada makanan. Setelah rumahnya diobrak-abrik, ternyata makanan enggak ada. Lah tetangga udah jadi mayat semua di tangannya. Dia cari tetangga yang lain, siapa yang kira punya makanan. Sampai begitu bu, ini kalau kita bertetangga dengan orang-orang jahil, yang tidak beriman. Makanya di akhir zaman kita jangan tinggal di kota. Sebaiknya kita tinggal di perkampungan yang kita bisa buat komunitas orang-orang beriman. Nah menjelang uruhara itu belum terjadi, silahkan terus di kota. Tapi kalau sudah terjadi positif uruharanya, segera meninggalkan rumah-rumah kita dikunci, digembok dengan rapi-rapi, ya. kemudian pergilah ke daerah yang sudah kita siapkan, pahami ya, biko. Bagian yang ini uh, harus menjadi perhatian kaum muslimin, termasuk pemirsa kami Usma TV dimanapun berada. Jadi kala ini perhatian kita bersama. Kita kembali ke sini, Ustad, sekadang tuh bencana tuh, Ustad ah, lagi gunojo kami mendoakini itu ah sebesar itu bencana yang akan terjadi 2017, 2018, 2019, sampai 2022, ada ah, 22-22 itu entah hal oleh itu, ah, dan akan terjadi, kan begitu kan? Apakah masih berguna Ustaz? Saya katakan masih. Sebab, seperti kata Rasulullah SAW, Man sarrahu ayyastajiballahu lahu, Man sarrahu ayyastajiballahu lahu indah shadaidi wal karibi falyukthirid du'a indar raha siapa yang senang doanya ketika-ketika ketika saat, saat genting musibah-musibah besar terjadi bencana-bencana besar terjadi dan dia berdoa satu kali doa langsung Allah kabulkan siapa yang senang diperlakukan oleh Allah seperti itu falyukthirid du'a indar raha hendaklah dia memperbanyak doa ketika-ketika masa lapang saat-saat nah, masa lapang perbanyaklah doa Hmm. Jadi kalau begitu Sekarang doanya itu sekarang Dajjal dah keluar belum? belum. Tapi pasti keluar enggak? Pasti. pasti Kita sudah diajarkan Nabi cara doa, doa apa Supaya selamat dari Dajjal Sudah? Baca kan? Baik surah Al-Kahfi Kita sudah wajib menghafal sekarang Kemudian membacanya doa sebelum Sebelum Assalamualaikum Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih Dajjal ya kan Nabi sudah ajarkan Imam Taus bahkan melarang anaknya jangan sampai enggak baca Sempat dia dekatkan kupingnya ke telinga ke, ke ke anaknya. Waktu anaknya tayat akhir. Ternyata anaknya enggak baca. Lalu anaknya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bapak kata Imam Tawas, ulang balik sholat kamu. Baca itu doa. Dia dalam rangka mengajarkan betapa pentingnya membaca doa perlindungan dari Dajjal. Padahal Dajjal belum keluar kan. Jadi bu, jangan katikulah kaliwanya. Di Sinan terjadi musibah, di situ baru berdoa, berdoa. Salah itu bu, Salah mana? Kalau ingin ibu cepat dikabulkan ketika itu terjadi, jauh-jauh hari sudah minta. Itu konsepnya. Jadi yang 50 ini salah, ya. Maka salah itu dibuat di sini berdoa tidak ada gunanya. Karena takdir tidak bisa diubah. Sekali lagi itu salah. Berdoa tetap saja ada gunanya. Ya, berdoa tetap saja ada, ada gunanya. Memang bu sudah habis kok pembahasan kita. E, kedepan itu pembahasan kita lagi dosa wanita adalah masalah pernikahan dan rumah tangga. Nah ini cocok bagi yang masih ada rumah tangganya hidup sekarang ini agar ini menjadi telahan kita dan uh, kupasan kita mari kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis astagfirullah astagfirullah astagfirullah ibu-ibu pun -ibu, ini mohon dikomando jemaah taruh uh, bantu jemaah rombongan yang keberangke uh, demo super damai besok di demo tetap dijalankan tetap dijalankan hmm. Baik, demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.